Khalikun azza wa jalla. Kalau ukuh wahid terbentuk dan terwujud, maka seseorang mukmin akan mencintai mukmin yang lainnya. Ukuh saling cinta mencintai, saling bela membela. Dan juga berupaya mengeluarkan usaha Untuk menasehati saudaranya yang menyimpang Yang salah, yang keliru Diingatkan Ini pun dalam rangka uhwa Dalam rangka mempersatukan kaum Muslimin, Maka harus diingatkan yang salah Supaya kembali Jangan terkesan persatuan itu Harus persatuan yang tidak saling menyalahkan Itu persatuan gombal namanya Tahu persatuan itu? Persatuan semu disilahkan Apa semu? Bukan persatuan yang hakiki Persatuan yang semu bukan hakiki Bukan asli, fatah morgana Kelihatannya persatuan padahal perpecahan Apa itu? Kita harus bersatu jangan saling salah Menyalahkan Loh, terus kalau dia keliru Tidak boleh disalahkan? Jangan Kalau dia menyimpang, tidak boleh tegur? Jangan Kalau dia khawarit, tidak boleh diingatkan? Jangan Nanti kita pecah belah Biarkan masing-masing di jalannya sendiri-sendiri Apa maknanya? Maknanya biarkanlah mereka berpecah di jalannya masing-masing Kan begitu? Biarkanlah mereka berpecah belah di jalannya sendiri-sendiri Itu bukan persatuan namanya Membiarkan perpecahan